Ya ayuhal الذين امنوا تقول الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَيُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازَ عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَقِرَ الْهَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِيَ بِالسَّلَامِ وَالشَّرُّ الْأُمُورِ مُحْدِثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدِثَةٍ بِدْعَة و كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bersyukur atas segala nikmat karunia-Nya semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in wa atba'u tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga yang mul'akhir. Kita masih melanjutkan kitab At-Tariq ila Tawbah, Perjalanan Menuju tobat. Kita tahu bahawa perjalanan ini adalah perjalanan sepanjang hidup kita. Sepanjang kita masih seorang anak Adam yang disifati dengan banyak kesalahan-kesalahan maka kita pun harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun rintangannya banyak, hambatannya, gangguannya ada beberapa hal para ulama membimbing kita supaya hambatan, tantangan dan gangguan-gangguan itu bisa kita atasi Beberapa kiat sudah kita bahas dan ini adalah kiat yang kesembilan yakni istihdaru fawaidi tarkil ma'asi yakni menghadirkan faidah-faidah atau manfaat-manfaat dari meninggalkan dosa. Kala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah, beliau berkata Subhanallah rabbil alamin. Laula lam yakun fitaril ma'asi illa iqamatul muruah dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Subhanallah maha suci Allah. Dia adalah rabb semesta alam. Seandainya dalam meninggalkan maksiat itu tidak ada manfaat-manfaatnya kecuali ini yang akan nanti disebutkan ya oleh Ibnul Qayyim banyak sekali kalau seandainya ya manfaatnya itu hanya segini saja maka niscaya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan segera berhenti Ketika mereka menghadirkan manfaat-manfaat dari meninggalkan maksiat ini. Kalau hanya ini saja, manfaatnya itu sudah cukup sebenarnya. Bagi seseorang untuk meninggalkan maksiat. Yang pertama mana? Ikomatul muru'ah. Yakni tegaknya muru'ah. Kehormatan seseorang. Kalau seseorang... Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjaga diri agar senantiasa taat kepada Allah. Meninggalkan maksiat kepadanya. Pasti akan Allah berikan kepadanya. Muru'ah harga diri. Kemudian hifzul jah. Hifzul jah. Allah akan jaga wibawanya, akan jaga kedudukannya. Banyak orang yang pertama kali mendapatkan kedudukan di sisi manusia akan tetapi kemudian dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan ia hina di hadapan manusia. Sudah banyak contoh yang seperti ini. Wasiyatul mal meninggalkan maksiat juga bisa menjaga harta kita. Allah Zijaalallahu kawaman limasolehedunya walakhirah. Harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita meninggalkan maksiat dan harta kita sejatinya adalah untuk menegakkan berbagai amal-amal soleh yang bermanfaat bagi dunia kita maupun bagi akhirat kita. Wa mahabbatul khulqi. Meninggalkan maksiat juga akan mengakibatkan makhluk-makhluk Allah SWT mencintainya. Sesama manusia akan memberikan cintanya kepada orang yang pandai menjaga dirinya. Dia tinggalkan maksiat. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka makhluk akan Digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mencintainya Wajawazul qali baynahum. Perkataannya akan diikuti oleh manusia Kalau ia berkata Maka perkataannya itu akan diikuti oleh manusia Ini akibat dari meninggalkan maksiat Maka sebaliknya orang yang senantiasa tenggelam dalam maksiat kepada Allah kalau ia berkata maka tidak akan dianggap oleh manusia wassalahul ma'asyi kehidupannya akan baik kehidupannya akan tertata akan teratur beda dengan orang yang suka maksiat kepada Allah subhanahu wa taala maka kehidupannya tidak akan teratur kehidupannya akan berantakan apa yang dia harapkan selama hidup kebahagiaan tidak akan ia dapati kalau senantiasa melakukan maksiat. Kalau sekarang kita merasakan kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit, berantakan urusan kita, tidak ada yang selesai problem demi problem terus mendera kita. Maka kita harus segala melihat diri kita sendiri, harus segera muhasabah barangkali kita sedang tenggelam dalam perbuatan maksiat. Segeralah tinggalkan. Karena meninggalkan maksiat itu akan berefek salahul ma'asyi. Allah subhanahu wa ta'ala akan membaikan kehidupan kita. Sehingga tertata dengan baik. Sehingga kita nyaman dalam kehidupan ini. Bahkan warohatul badan. Badan kita pun, jiwa kita, raga kita semuanya akan merasa nyaman. Wa kuatul kalbi, hati semakin kuat, bukan semakin lemah. Hati yang kuat inilah hati yang berpotensi untuk melakukan amal-amal kebaikan untuk bekalan tidak akhirat. Ketika datang kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang berguna bagi kita. Kekayaan kita tidak berguna anak-anak keturunan kita tidak berguna, tapi yang berguna kepada kita adalah kalau kita datang ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala membawa hati yang selamat dari dosa-dosa. Yaumalayan faumalun walabanun. Ingatlah di hari tidak ada manfaatnya harta kekayaan anak keturunan ilman illa man atallaha biqalbin salim kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat dari dosa-dosa hati yang meninggalkan maksiat sehingga hak kekuatannya meningkat watibun nafsi dan baiknya jiwa tenang jiwanya akan tenang jiwanya akan baik jiwa yang baik modal untuk kehidupan yang lebih baik Untuk agamanya Untuk akhiratnya Untuk dunianya juga Ketenangan jiwa Kebaikan roh kita Jiwa kita adalah satu modal Dan ini akan kita dapatkan Kalau kita meninggalkan maksiat Tidak mengotori jiwa kita dengan Maksiat muda-nuda dosa wanaimul qalbi hati yang mendapatkan kenikmatan dan intinya ini kenikmatan-kenikmatan yang di dalam hati ada kebahagiaan ada ketenangan ada kenyamanan itu yang dicari oleh manusia kalau ia mencari ketenangan jiwa kenikmatan yang di rasakan oleh hati. Lalu dia masih terus berbuat maksiat. Maka ini tidak akan berguna. Usahanya tidak akan sampai kepada tujuannya. Wan syarahus sadri meninggalkan maksiat juga menyebabkan jiwa atau dada yang lapang. Ini modal. Dada yang lapang ini. Salah satunya adalah untuk menjadi tempatnya ilmu. Hanya jiwa dada yang lapanglah. Yang lapang mendapatkan nasihat-nasihat dari agama ini. Yang akan menerima nasihat-nasihat dari ayat-ayat Allah. Dari hadis-hadis Rasulullah. Dari asar-asar para sahabat. Dia berpotensi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau dadanya lapang. Dan ini akan didapat kalau dia meninggalkan maksiat. Kita lihat bagaimana Imamuna Ash-Syafi'i beliau merasakan ilmunya kemudian hafalannya berkurang. Disebabkan ada satu maksiat yang tidak sengaja beliau lakukan. Lalu kemudian beliau mengadu kepada gurunya Syekh Waqiyah tentang hafalannya yang berkurang. Maka Syekh Waqi' pun kemudian memberikan nasihat kepada Imam Asy-Syafi'i ya, untuk meninggalkan maksiat. Jelas, ya. Insyirahus shadri, kelapangan dada itu disebabkan orang meninggalkan maksiat dan nanti ilmunya akan bermanfaat insyaallah walamnu min makhawwifil fusaq wal fujjar dengan meninggalkan maksiat maka dia setidaknya dia akan merasa aman dari ketakutan-ketakutan yang disebabkan oleh orang-orang fasik dan orang-orang fajir yang kurang ajar mereka tidak akan berani orang-orang fasik orang-orang fujar Orang-orang yang kurang ajar itu tidak akan berani Kepada orang yang meninggalkan maksiat Mereka hanya akan berani Kepada orang-orang yang sama-sama Berbuat fasik, berbuat maksiat Kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga Orang-orang yang menjaganya, menjaga Allah Ihfadzillah <tuh> yahfadzka Jagalah Allah, yakni dengan melaksanakan ketatan kepada Allah Dengan meninggalkan maksiat kepada Allah Ya fazgah, maka Allah pun akan menjagamu Akan menjaga dari mana? Di antaranya menjaga dari ketakutan-ketakutan Yang ditimbulkan oleh orang-orang fasik Oleh orang-orang yang fajir Wa qillatul hami wal ghammi wal hazan. Meninggalkan maksiat juga memberikan efek yang baik. Duka cita akan menghilang. Kesedihan akan berkurang. Akan sedikit. Walaupun memang dalam hidup ini manusiawi saja. Seseorang merasa gundah gulana. Seseorang... Kemudian ditimpa duka cita kesedihan, tapi tidak akan berpengaruh besar kepada jiwanya, akan menjadi kecil, akan menjadi sedikit, akan menjadi berkurang kalau seseorang itu meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Wa izul nafsi an ihtimalizzulli. Kemudian jiwanya akan mulia orang-orang yang meninggalkan maksiat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang mulia jauh dari kemungkinan menjadi hina dina Allah akan jaga muruahnya tadi Allah akan jaga wibawanya tadi Allah akan juga muliakan jiwanya Mulia pribadinya izan fin wa kariman baina jinsi. Dan dia juga akan dihargai oleh manusia yang lainnya dalam pergaulan. Sebaliknya kalau orang berbuat maksiat bahkan sampai terang-terangan manusia tahu semana, semuanya. Maka hilanglah. Hilanglah. Kemuliaan dirinya akan lenyap. Yang ada adalah akan diremehkan, akan dihinakan oleh manusia. Contoh yang terbaik, yang nyata di hadapan mata kita. Bagaimana kalau seseorang bermaksud minum khumar sampai mabuk misalnya. Maka hata anak kecil pun tidak akan menaruh hormat sama sekali. Akan dipermainkan, akan diolok-olok walaupun oleh anak kecil. Ini salah satu contoh yang nyata terlihat di depan kita. Bahwa kalau kita tetap terus-menerus di dalam dosa, maka kehinaannya akan menimpa kita. Wibawa kita akan lenyap, kemuliaan diri kita akan hilang. Dan kita akan dihinakan, diolok-olok, dikecilkan oleh manusia. wa shaunu nuril qalbi an tud an tudfiuhu maksiyah dan kalau kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka cahaya hati kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dipadamkan oleh gelapnya maksiat hati itu memiliki cahaya hati yang bersinar hati yang bersih dia akan menerima tauhid, Dia akan tertanam di dalamnya ilmu yang bermanfaat. Akan timbul sifat-sifat mahmudah dari hati yang baik, hati yang terang bercahaya. Bagaimana kalau dipadamkan hati itu oleh gelapnya dosa-dosa. Maka mulai pudarlah. Jiwanya akan gelap. Hatinya tidak akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segeralah untuk meninggalkan dosa-dosa. Sekecil apapun. Seberat apapun. Kita berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menolong hamba-hambanya yang bertobat kepadanya. Kembali kepadanya. Agar Allah jaga cahaya hati kita. Tidak padam oleh gelapnya maksiat. Wahsulil ma'khroji luhumim ma'dhuqan al-fusaki wal fujar. Dan kalau kita segera meninggalkan maksiat, kita akan berhasil mendapatkan solusi yang terbaik dari setiap yang bisa menyempitkan hati kita akibat dari perbuatan orang-orang yang fasik, orang-orang yang kurang ajar. Para pelaku-pelaku maksiat. Rata-rata memang begitu. Orang yang suka berbuat maksiat, maka pergaulannya pun bersama orang-orang yang serupa. Jangan dikira sesama mereka itu saling mendukung, tetapi sesama mereka sesungguhnya saling mengganggu. Dan kita lihat nanti di akhirat Mereka akan saling berlepas diri Akan saling berlepas diri satu sama lain Di akhirat seperti itu Di dunia pun demikian Hadirin rahimani wa rahimakumullah Kalau kita segera meninggalkan maksiat Maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita Atas masalah-masalah kita dengan orang-orang fasik tersebut kita tinggalkan maksiatnya maka dengan sendirinya orang-orang yang fasik pelaku-pelaku maksiat juga akan menjauh akan dienyahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tik> Wa tasirul rizq alaihi min hisulaa yahtasib dan sebagian efek pengaruh dari meninggalkan maksiat kepada Allah adalah dimudahkan rezeki kita bahkan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat, dari arah, dari hal yang tidak terduga. Dan kita tahu kalau sesuatu yang tidak terduga berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala Misalnya berupa harta kekayaan. Kalau sesuatu yang tidak bisa kita duga. Maka itu memiliki potensi jumlahnya tidak terbatas. Lain halnya kalau rezeki yang bisa kita duga. Seperti misalnya gaji kita. Kita mendapatkan gaji tiap bulan dari perusahaan misalnya sekian. Itu adalah bisa diduga bulan depan kalau kita kerja ya kita pun akan mendapatkan ya yang yang sama jumlahnya bisa diduga segitu-segitu aja tapi kalau sesuatu itu sudah tidak bisa diduga tidak terduga maka ini memiliki potensi jumlahnya tidak terbatas bagaimana kalau kita memilih yang tidak terbatas ini lalu kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita rezeki yang sangat luas, yang sangat besar dengan potensi yang tidak terbatas. Maka caranya tinggalkan maksiat sekarang juga. Karena orang yang meninggalkan maksiat kemudian diganti dengan perbuatan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disertai pengagungan kepada Allah, disertai dengan mahabbah kecintaan yang penuh kepada Allah. Maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. وَمَيَّتَكِ اللَّهُ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ketika dia menjadi seorang yang bertakwa, maka Firman Allah Subhanahu Wa Taala, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan solusi jalan keluar dari segala permasalahannya. Lalu bukan hanya itu, Allah tambahkan dengan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak terduga. Bukan arahnya saja, jumlahnya tidak bisa diduga. Memiliki potensi yang tidak terbatas. Ini satu manfaat yang sangat besar. Kalau kita meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dimudahkan rezeki kita. Wa Taizirumaa Asro Allah Arbabil Fusuqiyul Maasi Watashilu Taatilai. Selain dimudahkan perkara-perkara yang sulit, urusan-urusan kita dengan orang-orang fasik dan orang-orang yang bermaksiat, maka Allah pun memudahkan kita untuk taat kepadanya. Karena pada hakikatnya ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masih kita rasakan sulit untuk taat kepada Allah. Maka hakikatnya itu disebabkan ada belenggu-belenggu yang mengikat kita. Sehingga kita berat untuk melakukan ketaatan. Belenggu-belenggu itulah yang diakibatkan dari dosa-dosa kita. Maka kalau kita meninggalkan dosa-dosa maksiat itu. Seakan-akan kita lepaskan belenggu-belenggu yang menggayuti kita itu. Yang membebani kita itu. Sehingga kita akan mudah berbuat sebaliknya. Yakni ta'at kepada Allah Subhanahu Wa itisirul ilmi dan dimudahkan ilmu. Akan mudah mendapatkan ilmu. Sebagaimana tadi sudah dikisahkan tentang Imam Ash-Syafi'i. Setelah beliau kemudian bertobat kepada Allah SWT. Memohon ampun atas dosa yang sebenarnya beliau tidak sengaja ya melakukannya. Maka kembalilah hafalan-hafalannya tersebut. Dimudahkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan ilmu. <tuh> Hasan fin nasi. efek yang lainnya adalah pujian yang baik dari manusia ya kalau kita meninggalkan maksiat karena Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan maksiat hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah jadikan pada pandangan manusia kita menjadi orang yang terpuji yang berhak mendapatkan sanjungan-sanjungan yang baik. Namun bukan sanjungan yang baik yang menjadi tujuan kita. Itu hanya efek saja. Tujuan kita tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun efeknya ada, ya terasa kita dipuji, disanjung oleh manusia, dihormati oleh manusia, dimudahkan dan sebagainya. Itu efek. ya. Tapi tetap ketika kita meninggalkan maksiat itu tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah semata. Itu yang namanya ikhlas di dalam meninggalkan maksiat. Wa kasratud du'a ilaihi dan orang yang meninggalkan maksiat dia akan didoakan oleh manusia, akan didoakan oleh orang banyak. Dia akan Terkena doa-doanya orang mukmin Kita kan sesama muslim saling mendoakan. Seperti misalnya, Allah magfil lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan. Kalau kita meninggalkan maksiat, maka doa itu termasuk kepada kita juga kita didoakan oleh sesama muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering mendoakan umatnya. Kalau kita meninggalkan maksiat, maka kita akan termasuk yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun sering mendoakan manusia-manusia yang beriman yang meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini efek yang lain luar biasa ya kita yang berdoa mungkin belumlah layak untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala tapi bagaimana kalau itu adalah doanya malaikat bagaimana kalau itu adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kalau itu adalah doa orang-orang mukmin Maka kita berharap besar. Kita termasuk di antara doa-doa mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian efek yang lainnya. Al-halawatu allati yak tasibuha Wal-mahabatu allati talqalahu fi kulub bin nas. Wanti saruhum. Wa lahu Iza uziya Aw zulima Masya Allah Ternyata bukan hanya Pujian manusia Saja Yang akan Terdengar oleh orang-orang Yang meninggalkan maksiat Bukan hanya Doa-doanya Saja Yang kemudian Doa yang baik itu terkena kepada orang yang meninggalkan maksiat. Juga orang-orang yang seperti ini, yang sudah meninggalkan maksiat. Itu mendapatkan tempat yang istimewa di hati-hati manusia. Allah akan melihatnya sebagai Allah akan membuat manusia melihat orang ini sebagai orang yang berwibawa. Orang yang ingin mereka bantu, ingin mereka jaga, dan ingin mereka bela. Kalau mereka itu misalnya disakiti, kalau mereka itu misalnya dizolim, maka manusia akan berlomba-lomba untuk membela dan menolongnya. Ini efek yang lain dari meninggalkan maksiat. Sebaliknya, kalau orang itu terus-menerus tenggelam dalam maksiatnya. Manusia bukan memuji. Manusia juga bukannya membantu mereka. Manusia juga bukan membela mereka. Bahkan mereka sebaliknya. Ya. Akan merasa senang. Akan merasa puas. ya, Akan sebaliknya. Wasur'atu ijabati du'aihi. Masya Allah. Sebagian dari akibat meninggalkan maksiat adalah doanya segera dikabul oleh Allah. Kita ingin doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah maksiat-maksiat. Dalam satu hadis yang cukup panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang yang dalam perjalanan dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepadanya. Dia mengucapkan Asma'ul husna, ya Rabb, ya Rabb. Lihatlah orang ini melakukan hal-hal yang sejatinya bisa mempercepat dikabulkannya doa. Pertama, karena ia dalam keadaan safar perjalanan. Dan keadaan perjalanan itu adalah mustajabud doa. Tempat diijabahnya doa. Kemudian, dia mengangkat tangan. Adab yang baik. Ketika berdoa mengangkat tangan, Allah akan malu. Allah akan malu kalau hambanya yang berdoa kepadanya menurunkan tangannya. Lalu tangan itu nihil. Tidak dijawab oleh Allah. Jadi mengangkat tangan dia itu. Kemudian dia juga menggunakan wasilah. Tawasul dengan nama-nama Allah. Rabb termasuk asmaul husna ya rob ya rob tapi tiga hal ini tidak membuat doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah Sallam bagaimana dia mau dikabul doanya karena dia memakan makanan yang haram, dia tumbuh dari gizi yang haram, apa yang dia gunakan dalam hidupnya banyak dari yang haram. Maka tinggalkan itu semuanya, maksiat tersebut tinggalkan. Sehingga nanti akan dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengampunan dosanya. وَزَوَالُ الْوَحْشَةِ اللَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُ Kalau sedang berbuat maksiat, pasti akan merasa jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika maksiat itu kemudian ditinggalkan, hilanglah wahsyah tersebut. Dia akan merasa nyaman. Bersama Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan senang bermunajat Berbisik-bisik Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Akan merasakan kenyamanan dan kedekatan Wa kurbul malaikatiminhu Malaikat-malaikat pun dekat kepadanya Wa bu'adu syayaltinil jinn wal insi minhu. Sebaliknya setan dari golongan jin maupun dari golongan manusia itu akan lari dan menjauh darinya. Nasi ala wa canafusunna si Allah dematihi wa kadoy hawajhi manusia akan berlomba-lomba untuk melayaninya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Masya Allah. Wa Adam ya kau fiminal maut dia tidak akan takut dari kematian bahl yafrahu bihi ala rabbih bahkan dia akan gembira karena kematian itu berarti segera datangnya dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala wa lahu dan cepat berjumpa dengannya wa masirihi lahi dan tempat kembalinya kepada kepadanya segera dia akan mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala tidak ada duka cita menghadapi kematiannya. Hadirul Hamani warahmatullah. Ternyata banyak sekali faidah faidah dari meninggalkan maksiat yang disampaikan oleh Ibnul Kayyim rahimahullah. Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Semoga kita bisa melanjutkan pembacaan kitab ini masih di perkataan Ibnu Qayyim tentang faidah faidah manfaat manfaat dari meninggalkan maksiat semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan maksiat maksiat dan semoga Allah memberikan faidah faidah yang sangat melimpah ini kepada kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma bihamdika ashhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.